Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Qala al-muallif rahimahallahu ta'ala Wa qawlihi Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi Man la yastajibu Man la yastajibu lahu ila yawmi al-qiyamah Wuhum an du'a'ihim ghafilun Wahai hushiran Nafs, Ukanulahm agda, atau Ukanu bi ibadatihin kafirin. Uman aldhallu dan siapakah yang lebih sesat? Maksudnya adalah pertanyaan pengingkaran. Al istifham al ingkari pertanyaan pengingkaran yang di dalamnya mengandung tantangan jadi seolah-olah kalimat tersebut adalah jelaskan siapakah Orang yang lebih sesat Daripada orang yang berdoa Kepada sesembahan selain Allah Begitu seolah-olah kalimat tersebut Karena ini adalah pertanyaan pengingkaran yang mengandung tantangan Tentu jawabannya tidak ada yang lebih sesat Sehingga di dalam tafsirannya woman adhallu di sini adalah la ahada ashadu dholala tidak ada seorang pun yang lebih sesat mimma yad'u min dunillah Daripada sesembahan selain Allah, malah yastaji bulahu ilayumil kiamah yang tidak mampu mengkabulkan permohonannya sampai hari akhir, wahum sedangkan mereka dan doaihim ghafilun lalai terhadap doa mereka yaitu doa orang-orang musyrikin yang ditujukan kepada sesembahan-sesembahan tersebut maksudnya sesembahan-sesembahan sesembahan-sesembahan tersebut disifati dalam ayat ini tidak merasakan tidak merasa dirinya diri mereka mendapatkan penujuan doa kaum musyrikin. Tidak merasa kalau kaum musyrikin berdoa kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Mengapa Karena semban-sembahan tersebut adalah mayyitun amwat orang-orang yang sudah meninggal. <tuh> <tuh> Perhatikan di sini Dua sifat sesembahan selain Allah yang pertama la yastaji bulahu ilayumil kiamah mereka tidak mampu mengabulkan permohonan atau doa kaum musyrikin yang kedua wahum an doa ihim gafilun. dan sesembahan-seban sedangkan sesembahan-seban tersebut Tidak merasa kalau diri mereka, kalau kaum musyrikin berdoa kepada mereka. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang musyrik yang berdoa kepada sesembahan selain Allah kepada mayit. Karena sesembahan selain Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mayit. Amwat, ad, orang-orang yang sudah meninggal. Mana syahidnya? Malahias yastaj, taji bulahu ilayomilkiyama. Di antara faedahnya menunjukkan bahwasannya yang dimaksud mindunillah selain Allah adalah mayit amwat orang-orang yang sudah meninggal karena tidak mampu mengabulkan memenuhi permohonan. Tidak mampu menuhi permintaan orang-orang musyrikin Ada batasnya yaitu sampai hari akhir Artinya itu sifat orang-orang mati, orang-orang meninggal Karena ketika hari akhir orang-orang yang meninggal itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala Dan mereka berarti mendengar yaitu bisa mendengar permintaan yang ditujukan kepada mereka. Dengan demikian ini dalil bantahan kesyirikan berupa doa yang ditujukan kepada kubur-kubur, tujukan kepada kuburan atau kepada mayit. Karena maksud min dunillah di sini adalah sesembahan selain Allah berupa yaitu orang-orang yang sudah meninggal karena dikaitkan ketidakmampuan memenuhi permintaan kaum musyrikin orang musyrik sampai hari akhir orang mati kalau sudah hari akhir maka akan dibangkitkan dan bisa mendengar permintaan yang ditujukan kepadanya. dan bisa jadi mampu memenuhi permintaan yang ditujukan kepadanya. Bukanlah maksudnya di sini adalah pohon-pohon, batu-batu atau sesembahan patung-patung bukan. Sehingga ketika kita bawakan dalil ini kepada kuburiyun yang berdoa do, yang berdoa, beribadah kepada kuburan, kita katakan ini dalil yang mengenai membantah perbuatan galian. Karena yang dimaksud di sini sesembahan selain Allah bukan pohon, batu ataupun patung. Tetapi orang-orang yang sudah meninggal. Mereka ini disifati dengan satu tidak mampu menuhi permintaan orang-orang musyrik orang, -orang musyrik dua dia yaitu sesembahan-sesembahan tersebut tidak merasa kalau musyrikin berdoa kepada mereka karena mereka tidak mendengar karena mati sembahan-sembahan tersebut mati sehingga tidak mendengar tidak merasa kalau disembah dengan ibadah doa kemudian disifati sesembahan-sembahan tersebut dengan sifat berikutnya wa'idah ushiron nasuh dan jika sembahan-sembahan tersebut dikumpulkan kanu lahum a'da'a maksudnya dikumpulkan di sini pada hari akhir wa idha hushran nas dan jika manusia dikumpulkan pada hari akhir kanu lahum a'da'a Sesembahan-sesembahan tersebut hum pada pertama kanu adalah sembahan-sembahan tersebut lahum hum yang kedua adalah musyrikin 'ada menjadi musuh bagi kaum musyrikin itu sifat yang ketiga dari sembahan tersebut bahwa sembahan-sembahan tadi menjadi musuh bagi kaum musyrikin kelak di hari akhir waknu bi ibadatihim kafirin dan mereka yaitu sembahan-sembahan tersebut kufur atau mengingkari bi ibadatihim terhadap Kesyirikan kaum musyrikin Dalam peribadatan Yaitu mengingkari Ibadah-ibadah kaum musyrikin Yang ditujukan kepada sembahan-sembahan tersebut Sifat yang keempat Cobalah perhatikan betapa ruginya Kaum musyrikin Sudah mendapatkan Cap Al-Dholu Paling sesat Padahal yang berfirman Allah Ta'ala dan bahasa Al-Quran benar-benar bahasa yang halus dan sopan tapi untuk suatu suatu uh, kezaliman yang paling zalim dosa yang paling besar keharaman yang terbesar yaitu syirik akbar Allah tegaskan dengan al-zalu paling sesat satu, sifatnya musyrikin yang berdoa kepada kuburan dan yang semisalnya dari orang-orang mayit Kemudian, yang kedua, tidak mendapatkan pengkabulan keinginannya, tidak mendapatkan keinginannya tidak terpenuhi karena Sesembahan-sembahan tersebut tidak mampu mengabulkan doanya. Kerugian yang kedua, sewaktu di dunia. Kemudian juga wahum antuaim ghafilun. Yang ketiga. Mereka kau musyrikin rugi. Karena melakukan sesuatu yang sia-sia. sembahan sembahan itu tidak merasa. Kalau kau musyrikin ma berdoa kepadaNya, kepada mereka. Kerugian yang ketiga. Sudah enggak ter enggak enggak dipenuhi, enggak terpenuhi permintaannya paling sesat statusnya terus sia-sia karena memang enggak mendengar dari doanya doa yang mereka tujukan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut yaitu mayit sekarang di akhirat apa kerugiannya bukan hanya sebatas di dunia rugi di akhirat kerugiannya adalah ketika manusia dikumpulkan maka dan mayit-mayit tersebut dibangkitkan maka mereka yang disembah sewaktu di dunia menjadi musuh bagi para penyembahnya bagi kaum musyrikin tadi di akhirat dimusuhi oleh orang yang diagung-agungkan sewaktu di dunia yang dicintai dengan cinta ibadah sewaktu di dunia. Nah, rugi. Yang ketiga. Yang keempat ya. Yang kelima kerugiannya apa? Yang kelima kerugiannya sesembahan-sembahan tersebut mengingkari peribadatan kau musyrikin yang ditujukan Kepada mereka Sudah dimusuhi Diingkari Di dunia gak didengar Gak dikabulkan Gak dipenuhi Terus dicap paling sesat lagi Masya Allah pekerjaannya kesyirikan tersebut dilakukan mungkin hanya 10 menit, 15 menit karena angkat tangan doa 10 menit itu sudah lama sekali seukuran sholat jamaah yang paling lama 10 menit, 15 menit hanya 10 menit, 15 menit dapat kerugian beruntun seperti ini kalau dia tidak bertawabat Walaupun nampaknya seperti orang yang tokoh agama Islam Dengan aksesoris pakaian yang demikian Wahnya menampakkan bahwasanya dia orang yang bertakwa Tapi kalau kelakuannya adalah berdoa kepada kuburan Maka capnya adalah Manusia Yang paling sesat Siapa yang Memfonis seperti ini Sang pencipta alam semesta Allah tabaraka wa ta'ala Dari sini dapat diambil kesimpulan sesuai dengan judul bahwa berdoa kepada selain Allah termasuk berdoa adalah beristighotha, ibadah istighotha kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kenapa? Karena divonis disebut perbuatan mereka itu yaitu berdoa kepada selain Allah dengan ibadah. Coba di akhir ayat dilihat. Wahai nabi ibadatihim kafirin. Ini penyebutan dari Allah bahwa kelakuan mereka itu ibadah menyembah. Bahwa doa kalau ditujukan kepada selain Allah itu ibadah. Ini loh Allah yang menyebutkan. Lo aku nggak nyembah, aku cuma berdoa. Lah berdoa itu ibadah. Ini Allah yang menyebutkan sendiri bahasanya mereka itu beribadah kepada selain Allah. Apa nama lain beribadah kepada selain Allah ya syirik, pas berarti. Apa nama lain beribadah kepada selain Allah syirik. Sementara ibadah apa yang dimaksud dalam ayat ini berdoa. Kesimpulannya berdoa kepada selain Allah itu syirik berdasarkan ayat ini. Nampak sekali di awal-awal di disebutkan wa man awdalumimayyadau min dunillah, yadau min dunillah berdoa kepada selain Allah. Akhir-akhir disebutkan ini sebagai sebuah Ibadah mereka Menyembah berarti Apa kalau bukan syirik Bahasa lainnya Maka coba Upacara-upacara ritual adat atau yang lainnya yang terkait dengan berdoa ini bukan hal yang sepele. Kalau salah walaupun itu adat kebudayaan, maka mari kita luruskan. Ah cuman sekedar doa paling 10 menit selesai. Maka ikutlah merayakan bahkan ikut berdoa padahal kalimat-kalimatnya misalnya ditujukan kepada selain Allah. Nanti di bab syafaah lebih detail lagi kita pelajari insyaallah taala. Wassanyi berdoa itu kalau dipersembahkan kepada selain Allah lafaznya seperti apa? Insyaallah taala pada bab syafaah. diambil kesimpulan dari ayat ini yang pertama doa itu ibadah karena Allah yang menyebutnya sendiri dalam ayat ini dan orang yang berdoa kepada selain Allah disebut sedang menyembah selain Allah tadi Allah yang menyebut sendiri ketika Allah menyebut wakanu biibadatihim kafirin ini artinya penetapan bahwasanya mereka itu difonis menyembah selain Allah Ibadah kan nama lainnya menyembah. Dan ini syirik akbar. Kemudian yang kedua. Celakanya orang yang berdoa kepada selain Allah. Didapatkan di dunia maupun di akhirat. Kecelakaan, kebinasaan. Di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga. Bahwa syirik itu. Kesesatan yang paling sesat. Mengapa? Karena pelakunya disebut Orang yang paling sesat Maka perbuatannya disebut Kesesatan yang paling sesat Jadi predikat syirik itu Syirik besar itu ngeri Keharuman paling besar Larangan yang terbesar Paling dibenci Dimurkai oleh Allah Kesesatan yang paling sesat Dalam ayat lain Tafsirannya adalah Kedoliman yang paling dolim Jadi kalau disosialisasikan Pemberantasan pekat, penyakit masyarakat Molimo Maling dan seterusnya Sesungguhnya ada yang lebih parah dari itu Bahkan terparah Kedoliman yang paling dolim Kesesatan yang paling sesat Keharaman yang terbesar ini yang diberantas duluan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusannya untuk memberantas ini, mendakwahkan Tawhid, berantas syirik. Satu dalil lagi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Am ayu jibul mudarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafaa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun Am ataukah man saya ulangi, Am atau Man? Siapakah yujibu? Yujibul yang mudar, yujibu yang mudarra. Jika d'ah ah, yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan, jika dia berdoa kepadanya. Berarti ini apa, musibah sedang dialami, kemudian berdoa, inilah nama lain dari istigothah, itu cara pengambilan dalilnya, bahwasanya ini istigothah perbuatannya. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya? wa yakshifu ssu'a dan menghilangkan keburukan wa yaj'alukum khulafa'al ardh dan yang menjadikan kalian menjadi khalifah di bumi a ilahum apakah ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah ini pertanyaan pengingkaran Oleh lama tadakgarun Amat sedikitlah Kalian mengingatnya Allah ta'ala di dalam ayat ini berhujjah Membantah kaum syirikin yang mengambil perantara-perantara selain Allah berhujah dengan apa? dengan sesuatu yang mereka yaitu kaum musyrikin telah ketahui dan telah akui berupa bahwa Allah lah yang mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka dalam keadaan kesulitan sedang tertimpa musibah besar dan Allah lah yang bisa yang hanya Allah lah yang mampu menghilangkan keburukan yang menimpa mereka hakikatnya demikian dan hanya Allah lah yang menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi Adapun sembahan-sembahan mereka Mereka sebetulnya sadari tidak mampu Saya ulangi Adapun sembahan-sembahan mereka Sungguhnya Jika mereka mau Jujur untuk Memahami kebenaran dengan baik Maka Harusnya mereka menyadari bahwa sembahan-sembahan mereka tidak mampu melakukan sesuatu atau sedikit pun dari pengabulan doa. Maka kalau seperti ini, hanya Allah bahwasanya kekaren yang benar hanya Allah taala yang mampu mengabulkan doa saat mereka dalam kesulitan, mengapa mereka beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Akan tapi mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka kecuali sedikit saja. Mengingat yang tidak sampai mewariskan khasyyatullah. Takut kepada Allah dari melakukan kesyirikan. Oleh karena itu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ikhwan fila rahimani wa rahimakumullah Di sini konteksnya Ayat ini membantah Kamu syrikin Yang berdoa kepada selain Allah Beribadah kepada selain Allah Doa Maksudnya adalah Haqikatnya adalah beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Mana pengingkarannya pada a ila Allah? Apakah ada sembahan yang berhak disembah, berhak diibadai Di samping Allah, di samping beribadah kepada Allah. Jawabannya tidak ada, berarti pengingkaran ini pertanyaan untuk mengingkari Mengkari kesyirikan mereka, mengkari doa mereka kepada selain Allah Dan bahwasannya status sesembahan selain Allah Yang mereka sembah itu adalah ilah Sesembahan Dengan demikian konsekuensinya perbuatannya adalah menyembah alias ibadah Padahal perbuatan mereka yang sedang dibantah dengan ayat ini adalah berdoa kepada selain Allah. Dengan demikian berdoa dengan eh, kepada selain Allah itu berarti beribadah kepada selain Allah. Itulah nama lain dari syirik, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dengan demikian luruslah alasan pendalilannya sesuai dengan judul. Termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Beribadah istighosah kepada selain Allah karena itu termasuk doa. Apalagi konteks pada awal-awal ayat disebutkan tentang permintaan yang khusus Yaitu permintaannya orang yang berada dalam kesulitan Maka itu istigothah Yaksifusu mengandung Kaitan dengan yaitu terkait dengan al-istigothah Karena istighotha itu permohonan untuk hilangnya keburukan besar yang menimpa seseorang, musibah besar yang menimpa seseorang, kesulitan yang menimpa seseorang. Jadi konteksnya lurus dengan judul bab, sesuai dengan judul bab. Karena di dalam ayat ini difonis berdoa kepada selain Allah itu adalah menyembah dan yang ditujukan doa kepadanya itu adalah difonis sebagai sesembahan selain Allah maka berarti permintaannya bukan sembarang permintaan Pemintaan yang kategori menyembah Pelakunya dikatakan menyembah Sehingga dengan demikian Dapat diambil kesimpulan dari Ayat ini Batilnya al istighotha Ibadah istighotha kepada selain Allah Dalam perkara Yang isi istighothanya adalah Sesuatu yang Tidak mampu menuhinya Kecuali Allah Kemudian yang kedua bahwasanya kaum musyrikin itu mengakui tauhidur rububiyah tetapi itu tidak cukup untuk menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam <tuh> Karena kalimat ama yujiiburul mudarra idza da'a huwa su'a wa yakshifus ini ini adalah sindiran dan bantahan kepada kaum musyrikin bahwasanya mereka itu sebetulnya mengakui yang bisa mengabulkan doa adalah Allah saja saya ulangi yang bisa mengabulkan doa adalah Allah yang bisa menghilangkan keburukan adalah yang bisa menghilangkan keburukan adalah Allah Ini hakikatnya adalah tauhidur rububiyah. Mereka mengakui hanya Allah taala yang mampu melakukan hal itu. Tetapi anehnya mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Oleh karena itu yang benar, sikap yang benar terisyaratkan dari Ayat ini sebuah kaedah tawahidul rububiyah mustalzimun li tawahidul uluhiyah. Mengisahkan Allah dalam rububiyahnya berkonsekuensi atau mengharuskan. Mengisahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Harusnya orang yang mengakui keisahan Allah dalam ya dia menyembahnya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tapi sayangnya kaum musyrikin tidak memenuhi keharusan tersebut, konsekuensi tersebut. Oleh karena itu konteksnya ayat ini, Allah berhujah untuk membantah kaum musyrikin dengan sesuatu yang mereka akui, yaitu tawahid urububiyah. Allah membantah kaum musyrikin, kesyirikan kaum musyrikin dalam uluhiyah dengan sesuatu yang mereka angkui, yang mereka akui yaitu tawahidul rububiyah ini menunjukkan pada kaedah harusnya tawahidul rububiyah itu mustalzimun di tawahidul uluhiyah tapi mereka enggak penuhi keharusan itu Dalil yang terakhir sudah saya sampaikan tadi Ibn maka kita beralih kepada bab yang terakhir bab yang terakhir ini berisikan lima atau enam dalil lima ya bab yang kelima belas ini lain daripada bab-bab yang sebelumnya karena pada bab-bab sebelumnya judulnya dengan Kalimat penulis meringkaskan isi dari dalil-dalil dalam bab. Tetapi dalam bab ini penulis membawakan judul firman Allah Ta'ala. Jadi Masya Allah beliau kreatif di dalam membuat judul. Ada penjudulan umum, ada penjudulan khusus, ada judul Langsung ayat Al-Quran dibawakan Membuat pembaca tidak bosan Membuat pembaca penasaran isinya apa Kok gak disebutkan judulnya dengan kalimat beliau Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya Hakikatnya pengurutan bab ini setelah bab-bab sudahnya Merupakan pengurutan yang sangat indah Menunjukkan kedalaman pemahaman penulis terhadap Tauhid Dan bagaimana menjelaskannya dengan baik Setelah menjelaskan dua bab sebelumnya bahwa ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Seperti ibadah isti'adah dan ibadah isti'adah Dan beliau menyatakan bahwasannya Kedua ibadah itu kalau ditujukan kepada selain Allah maka syirik. Maka pada bab ini dan bab yang sesudahnya penulis hendak mengokohkan keyakinan pembaca dengan semakin dalam dengan membuktikan dan menjelaskan dalil-dalil baik secara nakli penukilan, fitri fitrah maupun dalil wakii fakta sejarah maupun akli dalil akal sehat yang menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan bahwa syirik itu batal, masyaallah. Jadi setelah menyebutkan dua bentuk syirik akbar yang menghancurkan asrul tauhid seseorang, kemudian penulis pada bab ini dan bab sudahnya Berkeinginan mengokohkan keyakinan pembaca Dengan cara membuktikan dan menjelaskan dalil-dalil Tentang Tauhidullah fil ibadah Tentang kebenaran Tauhidullah bil-ibadah Dan tentang kebatilan syirik dalam peribadatan Apa dalil-dalilnya? Variatif, beraneka ragam Ada dalil nakli ada dalil fitri, ada dalil waki, dan ada dalil akli. Ada dalil penukilan, kalau Allah Taala, dan juga demikian kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian dalil fitrah, fitrah yang masih lurus itu bagaimana? Mengisahkan Allah Ta'ala tentunya Kemudian dalil wakii Dalil fakta Sejarah Dan dalil akli Yaitu dalil akal sehat Logika yang benar Semua itu menunjukkan Hanya Allah lah yang berhak Untuk disembah Dan bahwa syirik itu batil Jadi kalau mau diungkapkan dengan kata-kata sendiri maka judul bab ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kebatilan syirik dan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah Allah Ta'ala berfirman Ayushrikuna ma la yakhluku syai'awahum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun Yusyrikuna ma la yakhluku syai'aw wahum yukhlaqun Apakah mereka mempersekutukan Allah Ah, Apakah yusyrikun mereka mempersekutukan Allah Ma la yakhluku dengan sesuatu yang tidak sanggup menciptakan syai'an suatu apapun wahum yukhlaqun sedangkan mereka itu sendiri diciptakan tidak mampu menciptakan bahkan diciptakan wala yastati'una lahum nashra wa la anfusuhum dan mereka tidak mampu menolong Kaum musyrikin, penyembahnya. Wala anfusahum yang surun dan bahkan mereka tidak mampu menolong diri-diri diri mereka sendiri. Jadi Allah taala menyatakan keburukan kaum musyrikin bahwasanya mereka ini menyembah sesembahan-sembahan selain Allah di samping menyembah Allah. Jadi mereka menyembah Allah tapi juga menyembah sesembahan-sembahan selain Allah. Padahal sembahan-sembahan selain Allah itu memiliki sifat-sifat kelemahan. Ada empat sifat-sifatnya di sini. Yang pertama, لا يخلق شيا. Mereka tidak mampu menciptakan makhluk. وهم يخلقون. Sedang mereka diciptakan, justru mereka diciptakan. Satu, mereka tidak mampu menciptakan makhluk. Dua justru diciptakan maksudnya apa di situ dan justru mereka diciptakan begitu terjemahan wahum yukhlaqun maksudnya status mereka makhluk bukan al khaliq sudah enggak mampu menciptakan apapun kemudian statusnya makhluk yang ketiga wala yastadi'una lahum nashra dan sesembahan-sembahan tersebut tidak mampu menolong kaum musyrikin penyembah mereka. Tidak mampu menolak bahaya yang menimpa kaum musyrikin. Saya ulangi, tidak mampu menolak bahaya jika menimpa kaum musyrikin. Walla amfusahum yang surun, walla amfusahum yang keempat sifat yang lemah ada pada sembahan-sembahan tersebut adalah mereka tidak mampu. Menolong diri mereka sendiri Tidak mampu menolak bahaya Jika takdirkan Menimpa diri mereka sendiri Coba empat sifat-sifat yang lemah ini Masuk akalkah disembah Empat sifat lemah ini Kalau terkumpul pada seorang Pada Makhluk Pada sembahan Selain Allah masuk akalkah disembah? tidak masuk akal jangankan empat-empatnya terkumpul satu saja pilih yang mana dari nomor satu, dua, tiga, empat itu salah satu saja itu ada pada diri selain Allah pasti itu menyebabkan tidak pantas untuk disembah satu saja tidak mungkin Allah memiliki sifat satu saja dari ini Kalau ada sesuatu yang memiliki sifat salah satu saja dari empat ini Pasti dia makhluk Dan pasti dia tidak ber, tidak pantas untuk disembah Maka akalnya kaum musyrikin sudah tertutup Menyembah sesuatu yang bukan hanya satu saja Ada sifat yang menghalangi untuk disembah bahkan empat terkumpul sekaligus itu pun masih disembah oleh mereka tertutup ak akalnya makanya konteksnya ayatnya di sini adalah mencela kaum musyrikin menyatakan buruknya kaum musyrikin menyatakan demikian bodohnya kaum musyrikin ada empat sekaligus sifat-sifat yang kalau sesuatu bersifat dengannya tidak pantas untuk disembah malah disembah nah itu bukti yang hujah yang sangat kuat untuk menyatakan batalnya kesyirikan, batalnya perbuatan kaum syirikin, dan benarnya tauhid dengan cara pendalilan dengan alasan pendalilan seperti tadi terkumpul pada sembahan selain Allah sifat-sifat lemah maka nggak layak untuk disembah nggak pantas untuk disembah yang pantas disembah adalah yang maha menciptakan Allah, Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang berhak untuk disembah itu Satu-satunya yang Mampu memberikan manfaat dan Menolak mudarat yang hakiki Nah itulah yang wajib disembah Selainnya tidak boleh disembah Haram disembah Kemudian dalil yang kedua واللذين تدعون من دونه ما لم ما ي يم ما يملكون من قدمير dan sesembahan sesembahan selain Allah saya ulangi dan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah mengapa saya tambahkan kata seluruh sebuah kaedah bahawa kata alladina itu isim mausul yufidul umum menunjukkan keumuman umum <tuh> terkait dengan kalimat yang sudahnya yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah apapun juga siapapun juga entah itu malaikat, para nabi, para rasul, alaihi wassalam, orang-orang saleh, orang-orang yang bejat orang-orang mati, mayit, makhluk hidup, jin, patung, pohon, batu, matahari, bulan, dan selainnya semuanya tercakup dalam al-ladhina. Dan, dan seluruh sesembahan-sesembahan Selain Allah dari mana kata selain Allah min dunihi yang tad'una engkau berdoa kepadanya ma na mingatmir mereka itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari dinafikan kepemilikan yang hakiki walaupun sekecil apapun kita sebagai makhluk tidak memiliki kepemilikan yang hakiki karena barang-barang yang kita miliki, hakikatnya semuanya milik Allah kita tidak memiliki kepemilikan mutlak sempurna atas barang-barang kita atas sesuatu yang menjadi kepemilikan kita sehingga kepemilikan yang hakiki ya Sang pemilik hakiki hanyalah Allah Kalau, kalau Allah Ta'ala memiliki sesuatu Maka Jika berkehendak terhadap sesuatu Yang menjadi kepemilikannya Mau mematikan, mau menghidupkan Semuanya bisa Terserah Allah Semuanya dari perkara-perkara yang mungkinat, yang mungkin itu pasti Allah bisa. Tetapi lain halnya dengan kita terhadap kepemilikan kita, kepemilikan kita tidak hakiki, hakikatnya itu milik Allah karena kita tidak berwenang penuh, tidak bisa bahkan untuk memperlakukan dengan se sebebas kehendak hati kita terhadap kemuliaan kita kita punya uang misalnya, bisa jadi kita tidak mampu untuk menggunakannya mungkin karena hilang mungkin karena bangkrut mungkin karena dan seterusnya walaupun itu ada di depan mata barang yang kita miliki kalau kita menghindari sesuatu terhadap barang tersebut tetap kehendak kita di bawah kehendak Allah kalau Allah takdirkan baru terjadi Keindak kita Dalam wujud uh, Kenyataan Yang sesuai dengan kita inginkan Kalau tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi Walaupun barang itu di hadapan kita Karena mau kita misalnya Air putih mau kita minum Kita dicabut nyawa duluan Maka tidak mampu kita Untuk minumnya Kalau Allah terhadap Kepemilikannya Maka itu kepemilikan yang hakiki, yang mutlak. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki sesuatu terhadap kepemilikannya. <tuh> Maka di sini disifati sesembahan-sembahan selain Allah itu mayamliku <tuh> namiqidmir tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Masyaallah dipilih kidmir. Kulit ari yang tipis itu Apa rahasianya Rahasianya adalah Kulit ari Itu Sesuatu yang Tidak dibutuhkan oleh manusia Bahkan tidak dilirik Oleh manusia apalagi dicari-cari tidak. Dilirik aja enggak? Tidak dibutuhkan. Tidak dicari-cari. Kalau sesuatu yang sepele seperti itu aja sesembahan-sembahan tersebut enggak memilikinya, betapa bodohnya kamu syirikin kok minta sesuatu yang lebih besar lebih bernilai daripada kulit ari kepada mereka yang gak memiliki kulit a, sesuatu apapun walaupun setipis kulit ari begitu logikanya <tuh> lawang sesembahan-sembahan selain Allah itu sendiri tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari padahal itu barang yang tidak dibutuhkan dan tidak dicari-cari lah kok kalian kaum musyrikin meminta berdoa kepada mereka sesuatu yang satu kebutuhan yang jauh lebih bernilai daripada kulit ari kepada orang-orang yang tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari jadi sangat telak bantahannya ini kalau mereka mau jujur mencari kebenaran. In ta'duhum la yasma'u du'aakum. Sifat yang kedua dari sembahan selain Allah. Jika kalian berdoa kepada mereka maka mereka tidak mendengar doa kalian. Kurang lebihnya demikian artinya. Walau samia'u mas tajabulakum Sifat ketiga Sifat lemah ini ya Sifat-sifat lemah ini Kalau Dan kalau seandainya mereka Yaitu sembahan-sembahan yang disembah oleh Kalian tersebut Mendengar Mas tajabulakum Tentulah mereka tidak mampu Mengkabulkan permohonan kalian Tiga yang keempat sifat lemah yang keempat berikutnya wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum dan kelak pada hari akhir mereka mengingkari kesyirikan kalian. Oh. Hmm? Sudah rugi buntung pula bangkrut di akhirat. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Demikian indah penutupan ayat ini yaitu Allah berfirman dengan kalimat yang apa dengan kalimatnya yang menunjukkan eh, sebuah penegasan bahwa percayalah dengan kabar yang disampaikan olehnya percayalah dengan keterangan yang disampaikan olehnya bahwasanya sifat-sifat sesembahan selain Allah itu dalam ayat ini ada empat itu percayalah mengapa ditegaskan seperti itu walau nabiukamithul khobir dan tidak ada yang lebih jujur mengabarkan tentang hal ini melainkan yang Maha mengetahui yaitu Allah maksudnya di sini siapakah yang lebih jujur daripada Allah tidak ada, maka percayalah kalau disebutkan bahwasanya sifat-sifat sembahan selain Allah itu empat tadi. Tidak memiliki apa-apa walaupun setipis hari, tidak mendengar doa musyrikin dan kalau sadanya mendengar tidak mampu mengabulkan dan di akhirat mereka mengingkari kesyirikan kaum musyrikin. Percayalah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir tidak ada dan tidak ada yang lebih jujur mengkabarkan tentang hal ini melainkan yang Maha mengetahui. Satu saja dari empat sifat yang lemah ini ada pada sesuatu, ini sudah cukup menyebabkan sesuatu tadi tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk ditujukan kepadanya doa, ibadah doa. Maksudnya Apalagi kalau empat-empatnya terkumpul Tetapi Akal kamu syrikin Akikatnya sudah tidak waras Fitrahnya sudah melenceng <tuh> Dalil yang berikutnya Jadi kalau semakin kalian mempelajari ayat Al-Quran tentang tawahid Semakin kalian merasakan, anda merasakan cinta kepada Allah Semakin cinta kepada tawahid Semakin benci kepada syirik dan pelakunya Semakin cinta kepada ahlu tawahid dan tawahid Maka ini berarti meningkat keimanan anda Hati Anda ada tanda-tanda kebersihan Bersih Tetapi kalau sama saja Dengan tahunya dengan tidaknya Hati tetap keras Hati tetap sulit diajak melakukan ketaatan kepada Allah Sulit diajak untuk meraih tujuan hidup Yaitu mengucapkan ataupun melakukan Mengucapkan dan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Maka segera bersihkan kotoran di dalam hati anda. Wafis Sahih. Dalam hadis yang Sahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu. Kaul berkata. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya. jadi Syujja itu uh, luka pada kepala dan wajah, luka khusus pada kepala dan wajah. Luka khusus yaitu luka pada kepala dan wajah. Yau ma'uhud pada perang uhud. Masyaallah, orang yang ta'wihatnya demikian kuatnya, ma'rifatullah demikian tingginya, ketakwaannya demikian tingginya dan sempurnanya, paling sempurna ilmu syari dan amalnya, makomnya paling tinggi dari seluruh makhluk, ternyata enggak kebal senjata. Enggak kebal benda keras Enggak kebal Sesuatu yang menyebabkan Beliau eh, tidak terluka Ternyata terluka wow, Dia Yang sudah ma'rifatullahnya tinggi hmm. Air bisa berjalan Di atas air Sarapannya di atas Daun pisang Hmm, sholatnya di ujung pucuk daun. Hmm, kalau ludah keluar api, <laughs> masyaAllah. Pegang baduknya. Jika panas kari parasetamol. Hmm. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ini, nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang marifatullahnya demikian tingginya. Ini terluka kepala beliau bagian tubuh yang paling mulia kepala. Masya Allah kita aja kalau dijorokkan apa, didorong kepala kita pakai tangannya teman, tersinggung mungkin hmm. karena ini anggota tubuh yang paling mulia. Ini bukan hanya dijorokkan saja atau ditempeleng tapi sampai terluka. Lukanya demikian. Hebatnya sampai digambarkan Luka beliau demikian hebatnya Sampai digambarkan Waku sirot Rubaiyatuhu Rubaiyatuhu Kurang lebihnya seperti itu Dan apa Patah Kiki Graham beliau Masya Allah ini apa pukulan yang mengena atau benturan yang mengenai beliau wajah beliau cukup keras sehingga sampai patah sampai patah apa gigi geraham beliau kemudian apa disebutkan di sini. Fakallah. Kemudian beliau bersabda, "Kafayyuflihu kaumun syajju Nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung sebuah kaum yang melukai kepala Nabi mereka, saking beratnya beliau menghadapi kejadian tersebut sampai mengucapkan ucapan yang seperti ini." Namun Allah demikian sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah keyakinan. Allah tidak menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserang keyakinan yang salah. Allah pun mengingatkan, "Fana zalat Maka turunlah ayat Laisalaka minal amri shay Silakan ditulis terjemahannya Laisalaka minal amri shay Karena termasuk agak sulit Terkait dengan Lam yang ada dalam laka Lam yang ada dalam laka Adalah Lamul istihqaq Lamul istihqaq atau lamul milk Lam Yang menunjukkan hak atau lam yang menunjukkan kepemilikan. Jadi seolah-olah kalimatnya adalah la tastahi qu atau la tamliku syai'a. Jadi kalau diartikan engkau tidak memiliki hak sedikit pun dalam mengatur atau menentukan urusan Allah terkait dengan mereka. Demikian kalau kurang lebihnya artinya ayat ini engkau tidak memiliki hak sedikit pun dalam mengatur urusan Allah terkait dengan mereka laisa laka engkau tidak memiliki hak sedikit pun syai kan syai ini nakirah pada konteks kalimat peniadaan laisa berarti sedikit pun enggak memiliki hak. Syai'un nakira pada konteks kalimat peniadaan adalah laisa tidaklah engkau tidaklah memiliki sedikit pun hak minal amr di dalam mengatur urusan Allah al-amr di situ urusan Allah terkait dengan mereka yaitu terkait dengan orang-orang yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas radhiyallahu anhu mengabarkan tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Perang Uhud berupa ujian yang sangat berat dia beliau terluka di kepala dan di giginya itu patah atau mungkin pecah atau sekitar itu makna kusirat retak atau pecah kurang lebihnya demikian fakannahu maka seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir putus asa terhadap nasibnya siapa kafir Quraish ini karena demikian kurang ajarnya kepada siapa diri beliau salallahu alaihi wasallam padahal beliau adalah utusan Allah yang paling mulia dan yang terluka adalah bagian anggota tubuh yang paling mulia orang biasa saja kepalanya dipegang, didorong, mungkin marah-marah. Bagaimana dengan presiden? Bagaimana dengan lebih tinggi dari itu? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan sebab itu beliau sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Bagaimana bisa beruntung sebuah kaum yang melukai kepala nabi? Kepala dan wajah Nabi mereka Jadi syudja Yang awal tadi juga Artinya Kepala dan wajah yang terluka Kurang lebihnya demikian artinya Nah akhirnya Allah Ta'ala Mengingatkan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Bahawa Urusan Allah lah mengatur nasib mereka orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah akan berikan hidayah nantinya atau tidak? Apakah Allah akan menganugerahkan Isra agar masuk ke dalam agama Islam atau tidak? Itu terserah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hak sedikit pun mengatur sesuatu yang menjadi urusan Allah. Inilah tauhid. Tidak mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk tetap makhluk walaupun itu semulia-mulia makhluk. Tidak boleh disamakan dengan al-Khalik, Sang Pencipta. Sang pengatur semua urusan alam semesta ini. Dengan demikian hadis ini menunjukkan batalnya kesyirikan menyakutukan Allah dengan orang-orang salah. <tuh> Mengapa? Cara berdalilnya bagaimana? Alasan dalilannya karena dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu menolak bahaya yang mengenai diri beliau. Beliau tidak Mampu mengatur urusan Jangankan urusan makhluk lain Urusan diri beliau Dalam arti ada bahaya Kemudian menolaknya Dan seterusnya Itu tidak akan mampu Kalau tidak diizinkan oleh Allah Maka orang-orang soleh Di bawah beliau lebih Saya ulangi dengan demikian beliau karena tidak memiliki apapun dengan kepemilikan yang hakiki Maka tidak layak untuk disembah Dengan demikian wali-wali Allah di bawah kesalahan beliau Lebih layak untuk tidak disembah Lebih tidak pantas disembah Lebih pantas, lebih pantas untuk tidak disembah Dan lebih tidak boleh disembah Wa an Umar radhiyallahu anhuma dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna usmiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Wa Wa'fihi dan di dalam riwayat Sahih Bukhari itu maksudnya fihi di situ anna Ibn Umar dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu bahwa beliau samiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul billahi bersabda idza rafa'a ra'sahu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fil raka'ati al akhirah min al fajar Allahummal fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd Idharoh idharoh arok minar ruku ini kalimat sisipan bahwa ketika beliau mengangkat ke kepala beliau dari ruku firqaatil akhirah pada rakaat terakhir minar fajar dari solat fajar solat subuh beliau bersabda begitu yakul begitu jadi cara menerjemahkannya yakul di kebelakang Allahumma la'an fulanan wa fulana Ya Allah laknatlah Fulan dan fulan Rasulullah SAW Berdoa seperti itu Di sholat subuh Kemudian apa Bakdama <tuh> Yaqul setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah wa robana wa lakal fa anzal Allah maka Allah taala turunkan ayat laisa lakal amri syai wa fi riwayat dalam sebuah riwayat yang lain ia da'a ala Sufyan beliau mendoakan keburukan ingat da'a ala dengan da'a Li itu lain Da'a Allah Itu mendoakan keburukan Yadu'ala Sofwan Berdoa Keburukan Bagi Sofyan Mendoakan keburukan Sofwan Ibn Umayyah wasuhail. Ibn Amr والحارث ابن هشام ساولاني سوفوان ابن سوفوان ابن اميه وسهيل ابن سوفوان ابن اميه وسهيل ابن عمر والحارث ابن وحارثني هشام فنزل lalu turunlah ayat laysalaka minal amri shay jadi, lihat yang pertama Bukhari, lihat yang kedua juga Bukhari. Jadi Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdoa di dalam salat subuh mendoakan keburukan orang-orang tertentu dari kalangan kafir yang menyakiti beliau pada perang Uhud. Kemudian Allah tegur dan Allah turunkan akhirnya apa Allah berikan taufik orang-orang tadi taubat dan Allah terima taubat mereka dan akhirnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Masya Allah jadi kalau ada teman kos-kosan sudah sulit diaturnya sudah angkat tangan semua kalau ada adik atau anak atau tetangga yang sudah pokoknya kayaknya seolah-olah potongannya wajahnya potongan orang neraka kayaknya taruhlah seperti itu saking bencinya orang kepada dia jangan berputus asa terhadap rahmat Allah jangan berusaha menyempitkan rahmat Allah rahmat Allah rahmat Allah itu luas hmm. Jangankan seperti itu sampai menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja nyakiti maksudnya ini Allah berikan petunjuk hidayah untuk taubat kemudian akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wafihi anipnuma an Abi Hurairah rota anhu dan pada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim an Abi Hurairah rota radiallahu anhu dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Qamar <koh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit hina anzalallahu alaih ketika Allah turunkan firman-Nya wa anzir ashir rota kal akrobin. Masya Allah. Ini ayat ini selayaknya dicamkan. Selayaknya diingat terus bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada keluarga beliau yang terdekat, mendakwai keluarga beliau yang terdekat. Jangan sampai kecintaan kita mendakwai seseorang kepada mendakwai orang lain lebih besar daripada kecintaan kita mendakwai orang tua adik kandung, kakak kandung. Ini ayatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Faqal. Kemudian beliau bersabda, "Ya masyara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy," Al kalimah nahwaha atau kata-kata yang atau e, kalimat yang semisalnya ishtarau <tuh> anfusahum kalau diterjemahkan apa adanya belilah jiwa-jiwa kalian maksudnya hindarkan diri kalian dari azab Allah dari azab Allah saya ulangi dari azab Allah dengan mengesahkan Allah dan taat kepadanya dan janganlah kalian tertipu dengan kemuliaan nasab itu maksud istaruh istaruh amfusakum la ugni ankum min allahy saya tidak mampu menolak Adab Allah Jika ditakdirkan Menimpa kalian Itu maksudnya Ya Abbasu Ya Abbasu Abdu'l-Mutalib Wai Abbas Putra Abdu'l-Mutalib Lahuk ni angka minallah sya'ia, saya tidak mampu menolak azab Allah yang takdirkan jika ditakdirkan menimpa engkau. Ya Sophia tu, amma ta Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Sophia, bibi, ammah itu bibi dari jalur suami. Dari jalur bapak kita. Ya Sofiya, Amma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, La Ugni Angki minallah syaa. Saya tidak mampu menolak azab Allah yang jika ditakdirkan mengena engkau. Wahyafatima bintah Muhammad, Wahyafatima budi Muhammad, salini mintalah kepadaku min mali dari hartaku mashiti sekendah hatimu la ugni angkiminal lahi Shayaa. Saya tidak mampu menolak azab Allah sedikitpun jika tidakdirkan menimpa engkau. Demikian kurang lebihnya artinya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam Al Quran beliau diperintahkan untuk memberi peringatan, berdakwah, mendakwai keluarga dekatnya, bahasanya beliau bangkit, melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Taala, dan menyeru, memanggil orang-orang Quraisy. Memanggil pamannya, memanggil bibinya, memanggil putrinya. Mendakwai pamannya, mendakwai bibinya, mendakwai putrinya. Nah, selainnya kita mencontoh. Faan darohum. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mereka. mengingatkan memperingatkan mereka <tuh> agar tidak <tuh> melakukan sesuatu yang menyebabkan adab Allah mengenai mereka memerintahkan mereka untuk menghindarkan diri dari adab Allah dengan mengisahkan Allah dan dengan taat kepadanya dan menyampaikan bahwa diri beliau salallahu alaihi wasallam tidak mampu apa-apa sedikit pun kalau Allah mentakdirkan mengadab mereka tidak bermanfaat kemuliaan nasab ketika itu jika memang ditakdirkan dia diadab oleh Allah kekal selamanya di neraka misalnya apa yang ditunjukkan dari hadis ini terkait dengan judul bab korelasinya apa bahwa dari hadis ini dapat kita fahami <tuh> Rasulullah Alaihi Wasallam tidak memiliki sedikit pun tidak memiliki apa-apa dengan kepemilikan yang hakiki tidak mampu menolak azab Allah tidak mampu menolak azab Allah jika Allah takdirkan mengenai seseorang Maka yang seperti ini tidak layak, tidak pantas untuk disembah, tidak boleh untuk disembah, tidak boleh seorang berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu minta yang ibadah, minta isi permintaan yang tidak mampu menunya kecuali Allah. Maka kalau hal ini Tertolak dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka selain beliau orang yang ketaatannya di bawah beliau lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Oleh karena itu ini bantahan kepada kaum musyrikin yang berdoa, meminta terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan mereka kepada para nabi yang sudah meninggal dunia, wali-wali yang sudah meninggal dunia dan seterusnya. Jika hal itu terjadi, maka ini terbantah dengan hadis ini. Demikian maksudnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang bab 16, 17 dan yaitu bab tentang syafaat bab yang sangat penting sekali, akan kita belajari, empat bab lagi pada hari eh, Sabtu ya karena hari Jumat libur InsyaAllah Ta'ala Subhanakallah Alhamdulillah Alhamdulillah